أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 Ada 37 judul buku yang sudah saya tulis, sudah saya terbitkan Satu diantaranya adalah Iman Yang Hidup Saya beri judul Iman Yang Hidup Oleh karena Iman itu memang harus hidup Bagaimana Iman kalau hidup? Iman itu kalau hidup seperti pohon yang hidup Pohon kalau hidup bagaimana? Pohon itu kalau hidup ada warna yang semestinya dari pohon itu. Misalnya kalau mestinya daunnya hijau, ya hijau. Kalau pohon mestinya daunnya hijau tapi ternyata kuning, bagaimana? Pohon itu bagaimana? Itu namanya hidup segan mati tak mau. Kalau ternyata pohon itu mestinya daunnya hijau tapi ternyata coklat. Itu bagaimana? Itu namanya pohon yang mati. Nah sekarang iman kita itu harus memberi warna dalam kehidupan kita. Itulah namanya iman yang hidup. Ada warna keimanan dalam kehidupan kita. Jangan iman sekedar pernyataan. Jangan iman sekedar pengakuan. Kalau sekedar pernyataan pengakuan, begitulah memang orang munafik. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, waminan nasi may yaqulu billahi wabil wama hum bimumin." Di antara manusia Ada orang mengaku beriman Kepada Allah dan kepada hari akhir Tapi apa kata Allah? Padahal dia bukan orang-orang yang beriman Jangan sampai kita ngaku beriman Tapi Allah tidak mengakuinya Dalam hidup ini memang banyak orang suka ngaku-ngaku Saya boleh enggak ngaku Di hadapan Bapak Bahwa saya ini Di kampung saya Orang yang paling kaya Ngaku nah, boleh-boleh aja Tapi saya kenyataannya orang paling kaya Apa bukan Jadi jangan sampai kita Cuma ngaku beriman Maka Ada tiga istilah Yang saya urai Di dalam buku ini Dalam kaitan dengan iman Satu iman Iman itu artinya percaya Orang kalau sudah beriman Mestinya punya kepercayaan Kepercayaan yang benar Ngaku beriman Tapi kepercayaan masih campur Dengan yang tidak benar Ada enggak orang mengaku beriman Tapi kepercayaannya masih campur-campur Sama kepercayaan Keyakinan yang tidak benar Misalnya gimana tuh? umpama ada orang mau pergi, pergi kerja, pergi dagang. Sudah berangkat dari rumah. Dia naik kendaraan umum. Tapi ketika sudah berada di pinggir jalan raya, misalnya, balik lagi pulang. Istrinya atau tetangganya nanya Kenapa balik lagi pak? Batu akik ketinggalan Emang kalau batu aki ketinggalan kenapa? Wah kalau batu aki ketinggalan bisa-bisa dagangan saya enggak laris Misalnya Wah bisa-bisa saya nggak selamat misalnya Nah itu kepercayaan yang tidak benar Bukan tidak boleh pakai batu akik, bukan Kalau ketinggalan handphone masih wajar Kalau ketinggalan handphone wajar balik lagi Kenapa? Karena dalam kerja, dalam dagang Dia harus berkomunikasi lewat handphone Kalau handphone ketinggalan bagaimana dia? Kepercayaan yang benar di kalangan anak muda percaya pada ramalan-ramalan bintang. Saya nggak tahu tuh masih apa nggak sampai sekarang. Nah, misalnya ada seorang pemuda jatuh cinta pada seorang wanita. Cantik wanitanya, solehat baik, cocok ini. Kalau dijadikan istri, eh waktu perkenalan nanya, tanggal lahirnya kapan? Disebutkan tanggal lahirnya, waduh kalau tanggal lahirnya itu sih nggak cocok saya. Saya tuh maunya aries, wanita yang aries ini kenapa Virgo misalnya. Itu namanya keyakinan yang tidak benar. Kepercayaan yang tidak benar. Jadi banyaklah contoh-contohnya itu yang harus kita singkirkan. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Zaman udah modern tapi tetap saja orang keyakinannya masih bercampur dengan keyakinan yang tidak benar. Itu iman. Yang kedua disebut dengan Tauhid Tauhid itu Esa satu Kalau orang sudah bertauhid Maka dia Mencintai Allah yang satu Di atas kecintaan kepada apapun dan siapapun Dia taat kepada Allah di atas ketaatan kepada apapun kepada siapapun. Nah, itu. Itulah tauhid. Maka dua kalimat syahadat itu disebut kalimat tauhid yang mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu. Dan kita bersyukur Punya agama dengan konsep ketuhanan yang sangat jelas Yaitu konsep Tauhid Kalau di negeri kita itu ada Pancasila Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tauhid Cuma kalau ditanya ke orang Kristen, susah dia memahaminya Coba saja tanya sama orang Kristen Apa yang dimaksud dengan Trinitas Dalam satu kesempatan Pergi ke daerah Waktu itu saya pergi ke daerah Sekadau Kalimantan Barat Naik mobil Travel Ternyata ada penumpang lain Dua orang bapak Dua orang bapak itu Ketika saya berkenalan Ternyata dia yang satu pendeta Yang satu lagi Pastur Waktu itu memang suasananya Mau natalan nah, Desember Saya mau ada acara Pembinaan mu'alaf Di daerah sana itu Lalu Perjalanannya kan tujuh jam Dari Pontianak Sesudah istirahat di satu tempat Untuk makan Sholat Ketika perjalanan dilanjutkan Ternyata Dia yang mula-mula ngomong soal agama Karena dia mula-mula ngomong soal agama Saya timpali Saya lebih banyak bertanya Pak saya ini muslim Bapak ini kan katolik Bapak ini kan protestan Saya mau tanya Apa itu yang dimaksud dengan trinitas Terus terang saya bingung pak Saya nggak ngerti apa itu trinitas Kalau three in one saya paham Di Jakarta itu ada 3 in one. Kalau Trinitas saya bingung Trinitas itu Pak Allah Allah itu maksudnya Allah Iya Oh pantes Dulu Paus pernah Berpidato Kita dengan orang Islam Bersaudara dalam satu Tuhan Katanya begitu Rupanya sama-sama Allahnya itu Dia nyebutnya Allah Kita nyebutnya Allah Terus Yesus Yesus itu Nabi Isa apa bukan? Bukan, ya Yesus Kita tidak mengenal Nabi Isa Tapi Yesus Apa karena Yesus itu lahir tanpa Bapak. Sehingga dia dianggap hebat, bagus, dikultuskan. Kalau begitu, kenapa enggak Nabi Adam aja Pak? Yang dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa Yesusnya tidak Nabi Adam? Dia kan itu tanpa Bapak, tanpa Ibu, jadi orang. Oh, kalau Adam itu diciptakan. Kalau Yesus itu pencipta Waduh, tambah bingung saya pak Jadi Yesus itu orang apa bukan? Memang sulit pak untuk dipahami Makanya bapak beriman dulu Nanti baru paham Wah kalau dalam Islam pak Enggak mesti beriman dulu Orang boleh paham dulu baru beriman Orang boleh beriman dulu baru paham Bagaimana saya mau masuk agama Bapak Kalau saya Nggak ngerti Seterusnya dia menjelaskan Yang sulit untuk dipahami Baik, jadi Tauhid, kita syukuri Kita punya agama dengan konsep Tauhid yang jelas Yang digambarkan di dalam surat Al-Ikhlas Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad enggak ada pun enggak ada satu pun yang sama dengan Allah. Jadi kalau ada manusia begitu sayang kepada manusia sayangnya manusia itu enggak sama dengan sayangnya Allah. Makanya Allah Allah disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan seterusnya pakai Maha. Itulah tauhid ah, Yang ketiga adalah akidah Jadi ada iman Ada tauhid Ada akidah Akidah itu artinya ikatan Orang yang berakidah Berarti orang yang terikat Terikat kepada siapa? Terikat kepada Allah Pengikatnya apa? Ucapan dua kalimat Syahadat. Kalau kita sudah mengucap dua kalimat syahadat Dan memang kita sudah mengucapkannya Mestinya kita menjadi orang yang terikat Kepada ketentuan Allah Ini terikat Cuma sayang banyak orang mengaku muslim Mengaku beriman Mengaku berakidah Tapi nggak mau terikat Kepada ketentuan Allah Kalau sudah bicara soal iman, tauhid, aqidah Salah satu sahabat yang tidak bisa dipisahkan Dalam pembicaraan soal ini Itu adalah seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah itu seorang budak dari Afrika Warna kulitnya hitam Karena budak status sosialnya dianggap Rendah. Masuk Islam dia Sesudah masuk Islam Meskipun diam-diam Lama-lama tuannya tahu Majikannya tahu Maka tuannya memerintahkan dia keluar dari Islam Karena dia terikat kepada Allah Dia berani berkata tidak kepada tuannya Dia nggak mau terikat kepada tuannya dalam masalah ini nggak mau dia sampai akhirnya tuannya menyiksa dengan siksaan yang sangat berat maka Bilal hanya mengucapkan Allahu Ahad Allahu Ahad Allahu Ahad sampai kemudian Abu Bakar membebaskannya dari status perbudakan Itu namanya dia terikat hanya kepada Allah Bukan kepada tuannya. Nah sekarang ini banyak orang Punya ikatan-ikatan Ikatan-ikatan kepada orang begitu kuat Tapi ikatan kepada Allah tidak kuat Contohnya apa ya? Hari Jumat Harus sholat Jumat tapi bosnya mengundang meeting jam berapa meeting rapat jam 10. Udah setengah 12 nggak ada tanda-tanda mau berhenti. Padahal waktu Jumat 15 menit lagi misalnya. Bahkan kalau sekarang 10 menit lagi dari setengah 12 Bahkan kurang 38 <tuh> ah, Di masjid sudah azan Tapi Masih rapat Gak berani dia interupsi kepada bosnya itu Terus aja rapat sampai jam 12 padahal jam 12 itu waktu Jumatnya udah lewat 15 menit sekalipun jam 12 waktu zuhur tiba jam 12 kalau baru rapat selesai jam 12 itu juga udah telat kenapa khatib udah naik mimbar dia baru mau turun dari lantai 30 Turun dari lantai 30 aja antri Udah sampai di lantai dasar Jalan menuju tempat sholat jumat Berapa menit Eh udah nyampe di masjid Dia belum wudhu Wudhu dulu Sudah belum wudhu Ingin kencing Kencing dulu Udah mau kencing dulu Antri lagi Antrinya lima baris ah, Ini orang-orang Enggak -orang punya komitmen yang kuat Kepada Allah Masa hutbah udah lima menit Udah sepuluh menit Antrian di toilet masih lima baris Komitmen itu Ini akidah Oleh karenanya Akidah Iman yang hidup Itu ada pengaruhnya Pengaruhnya ada tiga Yang pertama Orang kalau punya akidah yang bagus Iman yang hidup Pertama dia punya Kemerdekaan jiwa Jiwanya merdeka Dia tidak terbelenggu kepada apapun dan kepada siapapun juga Kecuali hanya kepada Allah Belenggunya kepada Allah di atas segalanya Maka orang kalau sudah begitu Dia hanya mau taat pada siapapun Apabila ketaatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Itu kemerdekaan jiwa namanya Jiwanya merdeka Bilal seorang budak Yang namanya budak terbelenggu Tapi ketika dia sudah punya akidah Dia sudah punya iman Maka dia jiwanya merdeka Yang kedua Sesudah dia punya kemerdekaan jiwa Dia punya ketenangan jiwa Jiwanya tenang Jiwanya tenang bagaimana? Ya Kalau ada masalah Dalam hidup ini Pasti ada jalan keluar Jadi dia tidak takut terhadap masalah Kan banyak orang Kalau mau pegang prinsip Itu sudah ketakutan duluan Jiwanya tidak tenang Akhirnya apa? Dia tidak mau pegang prinsip Dia tidak mau pertahankan prinsip Jadi penting punya jiwa yang tenang Dan itu ada pada akidah yang kokoh Yang ketiga Kekuatan jiwa Jiwanya kuat Hidup ini Ada kalanya enak secara duniawi Ada kalanya tidak enak Ya kalau kita lagi sakit nggak punya uang Itu kan nggak enak Tapi kalau badan sehat Punya kekuasaan Harta banyak Oh itu enak Secara duniawi Nah, tapi bagi orang yang beriman Jiwanya kuat Punya kekuatan jiwa Bagaimana itu? Kalau hidupnya lagi susah Lagi menderita Lagi tidak enak Dia tidak putus asa Kalau hidupnya lagi senang Dia tidak lupa diri Begitu Orang yang akidahnya mantep tuh Dia punya kekuatan jiwa Senang tidak lupa diri Susah tidak putus asa Tapi sayang Banyak orang sebaliknya Senang aja lupa Dulu dia nggak punya duit Waktu nggak punya duit Ngomong Ngomongnya apa Saya pengen bisa sedekah Kayak orang-orang Bapak itu Infaknya besar Bapak itu Infaknya besar ya saya sih Belum bisa Nanti kalau saya punya Harta saya punya uang Saya mau sedekah Begitu ngomongnya Waktu nggak punya uang Waktu punya uang Dia lupa Atas apa yang dia inginkan itu Yang dia ingat apa Yang dia ingat harus mengganti tv baru yang lebih besar Yang dia ingat harus beli kendaraan Yang dia ingat harus memperbaiki rumah Ya bukan nggak boleh Boleh-boleh saja semua itu Tapi sedekahnya jangan lupa Jadi banyak orang yang ketika senang lupa Ketika datang kematian, ketika datang kematian, dia minta kepada Allah agar ditunda, agar ditunda beberapa saat. Mau apa? Minta ditunda. Pak kok saya mau sedekah. Wa aku mina soleh. Nanti kan aku termasuk orang soleh. Tapi kata Allah apa? Walaiyu akhirallahu nafsan Iza ja'a Wah nggak bisa ditunda lagi itu Ajal kalau sudah waktunya nggak bisa ditunda lagi Itu di dalam surat Al-Munafikun Ayat 9, 10 Baik Itu sebuah contoh Jadi orang punya Kekuatan jiwa senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Putus asa itu Pak, bukan cuma bunuh diri. Orang bunuh diri itu puncak dari keputusasaan. Kalau dalam kaitan mencari rezeki, mendapatkan harta, orang menghalalkan segala cara itu juga namanya putus asa. Kenapa? Dia pikir kalau cari duit Halal-halal saja Waduh nggak dapat banyak Kalau sekedar mengandalkan gaji Gaji sudah jelas Sebulan dapat berapa Sedangkan dia ingin mendapatkan yang lebih banyak Untuk mendapatkan yang lebih banyak Mestinya kan nyambi Apa sambil dagang dagang kan nggak mesti pakai toko sekarang bisa bisnis online wah kalau mengandalkan gaji sedikit kalau dagang saya nggak bisa ada nih peluang peluang apa peluang menipu peluang korupsi Luang memanipulasi Dikantorkan saya bagian Pengadaan Jadi kalau kantor Butuh barang saya yang beli Ada budget anggarannya Misalnya Beli Komputer Budget anggarannya 4 juta Misalnya Saya tuh orang yang ngerti komputer Pergi ke toko komputer Tawar menawar dapat Tiga juta Tapi kan Fakturnya saya minta ditulis Empat juta Bahkan memang yang punya Toko yang nawari Pak ini mau ditulis berapa ini Mau ditulis tiga juta Atau empat juta atau berapa Gitu. Akhirnya ditulis 4 juta Memang anggarannya 4 juta Mestinya kan Kelebihannya Dikembalikan lagi ke kantor Itu contoh Jadi Orang kalau sudah punya akidah Dengan baik pengaruhnya Luar biasa Kemerdekaan jiwa Ketenangan jiwa Kekuatan jiwa Ini buku Ada 16 bab Ini baru bab pertama nah, Ringkasan dari bab pertama Apa yang saya kemukakan itu Sesuatu yang sangat penting Maka dulu Rasulullah Ketika diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia Innamabu istu mimah, Maka rimal akhlak ternyata Rasul tidak mengajarkan akhlak yang pertama Apa yang pertama beliau ajarkan? Ini dia Iman Tauhid atau akidah Akidah harus hidup seperti pohon yang hidup Ada warnanya Ada manfaatnya Ada buahnya Itu yang harus kita tunjukkan Buku ini Total halamannya Ada 282 halaman Terdiri dari 16 bab Kalau tadi pengertian dan pengaruh akidah. Kalau bab yang kedua itu tentang makna syahadatain. Kita ini kan berakidah, beriman itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang mau masuk Islam itu pintu gerbangnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kalau ada orang mau masuk islam Saya diminta membimbing, Ya saya mesti mengarahkan dulu Soalnya ada juga gejala Ada juga kasus Kasus apa Setiap jumat Ini orang masuk islam Setiap Jumat masuk Islam Jumat ini Masuk Islam di masjid sini Jumat besok Masuk Islam di masjid Al-Ikhlas Jumat berikutnya Masuk Islam di masjid At-Takwa Karena kalau habis masuk Islam Orang pada nyumbang Orang nyumbang Orang bantu, bersimpati Kasih sumbangan Dapet, wah enak juga nih Pindah lagi Jumat depan Ngaku lagi mau masuk Islam nah, Bukan begitu yang namanya Orang mengucap syahadah Baik Sebelum saya lanjutkan Mungkin ada yang mau bertanya dulu Mau menanggapi nah, Tidak ada Saya lanjutkan dulu sedikit lagi Kalau kita mengucap dua kalimat syahadat Itu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad Utusan Allah Itu ternyata Kata ashadu Kata ashadu Aku bersaksi Itu punya beberapa makna Yang pertama Ashadu itu adalah Al-I'lan Al-I'lan itu artinya pernyataan Ini bahasa Arab Yang kemudian menjadi bahasa Indonesia Bahasa Indonesia menjadi iklan I'lan itu bahasa Arab Tapi bahasa Indonesia menjadi iklan Sama dengan nikmat. nikmat ma. Ni nikmat itu menjadi nikmat iklan jadi iklan pernyataan kalau iklan kan pernyataan pernyataan bahwa barang ini bagus Anda butuhkan begitu makanya dulu ada pejabat menteri kesehatan apa ya saya lupa Itu mengkritik iklan obat Iklan obat dibilang itu iklan menyesatkan Iklan menyesatkan Kenapa? Mana ada orang minum obat langsung sembuh Kan iklannya begitu ya Minum obat langsung sembuh Mestinya ditulis kayak 3 hari kemudian gitu Apa 5 hari kemudian Ini minum obat langsung sembuh Itu iklan menyesatkan Pernyataan Kalau iklan berarti Pernyataan Bahwa kita sekarang muslim Muslim itu Orang yang tunduk Patuh taat kepada Allah Maka Kalau ada orang sudah mengucap Dua kalimat syahadat Tapi ternyata dia tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Itu ibarat iklan tadi iklan apa? Itu iklan menyesatkan. Itu melakukan kebohongan. Itu iklan. Yang kedua adalah al-wadu. Ashhadu itu berarti al-wadu. Al-Wa'du itu artinya janji Jadi kalau kita mengucap dua kalimat syahadat Itu berarti kita berjanji Kepada siapa? Kepada Allah kita berjanji Janji apa? Janji mau tunduk, mau taat kepada Allah Janji mau hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam Kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat Tetapi ternyata dia tidak tunduk Tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam Itu namanya janjinya tidak ditepati Makanya salah satu ciri orang munafik Itu adalah iza wa'ada ahlapa Apabila janji dia ingkar janji Janji tidak ditepati itu alwa'd. Janji itu kita ulang lagi, Pak. Janji kita ulang-ulang setiap hari. Waktu kita salat, baca doa iftitah. Ada kalimat inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tuhan semesta alam Janji itu kita ulang lagi Waktu baca Al-Fatihah Dalam sholat kan baca Al-Fatihah Wajib itu baca Al-Fatihah dalam sholat Tapi kalau kita Sholat berjamaah Sudah nggak keburu Baca Al-Fatihah nggak apa-apa Sudah diwakili sama imam Kalau enggak keburu baca Al-Fatihah Kenapa? Baru masuk ke masjid Allahu Akbar Eh, Ruku Imamnya juga Allahu Akbar Belum sempat kita baca Al-Fatihah Enggak apa-apa Udah masuk kita rekaat itu Udah dapat rekaat itu Enggak menjadi masbuk namanya Kita ulang lagi tuh Dalam Al-Fatihah janji Apa itu Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Kepadamu ya Allah Aku mengabdi Dan kepadamu aku mohon Pertolongan Itu janji kita ulang-ulang Jangan sampai lupa sama janji Soalnya banyak orang lupa pada janji Yang ketiga Itu adalah Al-Qasam Al-Qasam itu artinya Sumpah Sumpah itu Biasanya digunakan orang Untuk mempertahankan Nilai kebenaran dirinya Umpama Saya dituduh mencuri Padahal saya tidak mencuri Tapi terus dituduh Sampai saya mengatakan Sumpah saya berani Bahwa saya tidak mencuri Artinya apa? Kalau kita bersumpah Berarti kita siap mempertahankan kebenaran Kalau orang bersahadat Berarti dia siap mempertahankan Kebenaran Islam minimal pada dirinya Bilal mempertahankan kebenaran Islam pada dirinya Meskipun dia harus mengalami siksaan Ada lagi suami istri yang juga budak disiksa sampai mati, namanya Yasir dan Sumayyah mati mempertahankan aqidah, kita namanya dia mempertahankan kebenaran. Kalau ada pejabat disumpah, pakai sumpah juga, demi Allah saya berjanji atau saya bersumpah begini begini begini. Nah itu. Mestinya siap mempertahankan Kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu Tapi ternyata Banyak orang Sudah bersumpah jabatan Jabatan disalahgunakan Nah keimanan Harus kita pertahankan Baik Nanti kita sambung lagi Pembahasan buku ini Buku ini ada 16 bab, ada manfaat ujian, ada ciri mukmin di dalam Al-Qur'an dan hadis, ada bab tentang mukmin tapi bukan. Ah ini hati-hati nih. Mukmin tapi bukan, ngaku nya beriman tapi kata Allah, kata Rasul dia bukan orang beriman. Jika memang mukmin, nah ini apa yang harus kita tunjukkan? Ada delapan faktor pengokoh iman. Itu bab tujuh, bab delapan perumpamaan seorang mukmin diilustrasikan seorang mukmin itu oleh Nabi dengan beberapa perumpamaan. Yang kesembilan dua belas janji Allah untuk mukminin, janji Allah untuk orang-orang beriman. Maka orang beriman jangan khawatir ada janji Allah yang pasti. Dibuktikan Sepuluh iman pada akhirat Dan pengaruhnya di dunia Iman pada hari akhirat itu ada pengaruhnya Baru yang bab ke-11 sampai bab ke-16 Itu menyangkut rukun iman Memahami Allah, memahami malaikat Memahami Rasul, memahami kitab Memahami hari kiamat Dan memahami Takdir Sehingga nanti bisa kita bahas Satu persatu Di dalam buku ini Bab-bab yang terkait Demikian yang kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita bersama Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan Kita akhiri dengan sama-sama Membaca Hamdalah Alhamdulillah Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh